Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i Wasayidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi Wasahbihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yumiddin Allahumma inna nas'aluka Bi asma'ika alhusna Wasifatika al'ula An tu'allimana ma yangfa'una Wa an tanfa'ana bima'allamtana Wa an tazidana Ilman wa amala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kenekatan-kenekatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga keberkahan dalam ilmu kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi.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 Kaidah yang ke-19 dari bab yang ke-4 dari buku uh, yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabik Ibn Abdul Latif Abu Yusuf Yaitu al qawaid Al-Fiqiyyah -Al kaidah-kaidah praktis dalam memahami fikih Islam kaidah tersebut berbunyi Tushra'ul Qur'atu idha juhilal mustahiq wa ta'adzaratil qismah Tushra'ul qur'ah Iza juhilal mustahik وتعذرت qisma Undian Disyariatkan Apabila Tidak diketahui Siapakah Orang yang berhak Dengan sesuatu Dan sesuatu tersebut Tidak mungkin dibagi sesuatu tersebut tidak bisa dibagi, ya kaidahnya undian itu disyariatkan apabila tidak diketahui siapakah orang yang berhak dengan sesuatu tertentu dan sesuatu yang tertentu itu tidak mungkin atau tidak bisa dibagi <tuh> Kaedah ini sangat penting untuk kita ketahui Karena ini berhubungan dengan penentuan siapakah orang yang paling berhak Dengan sesuatu yang sebenarnya ya mereka eh, bisa untuk mendapatkannya Sebenarnya mereka punya sebab yang sama Untuk mendapatkannya Dan ini biasanya Mendatangkan permusuhan dan pertikaian Apabila tidak ada ketentuan seperti ini Dengan adanya undian ya, Maka seseorang Menjadi Bisa dipertemukan atau bisa dirukunkan kembali Karena ya Quran ini Termasuk diantara Tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentu, Yang menentukan Siapa yang berhak dengan Sesuatu tersebut Dikembalikan kepada Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sudah kita undi saja Siapa yang keluar namanya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan eh, bagian tersebut. <tuh> Makna dari kaedah ini, ya disebutkan di sini. Apabila ada sebuah harta atau sebuah hak, lalu tidak diketahui siapa yang memiliki harta tersebut, maupun siapa yang paling berhak mendapatkan hak tersebut. Sedangkan harta maupun hak tersebut tidak bisa dibagi Maka diberikan kepada salah satu dari mereka Dengan menggunakan cara undian Yang keluar namanya dalam undian tersebut Maka dialah orang yang berhak mendapatkan sesuatu tersebut Atau mendapatkan hak tersebut Contohnya, ya dicontohkan di sini Apabila ada orang yang mendapatkan barang temuan atau disebut luqatah. Dia mendapatkan barang temuan di jalan ya, misalnya berupa kalung emas. Kemudian dia umumkan. Dia umumkan siapakah yang memiliki kalung ya yang jatuh di tempat ya di tempat tertentu dia sebutkan tempatnya Kemudian datanglah kepada orang yang menemukan lokatah ini dua orang atau lebih dan mereka semuanya menyebutkan sifat yang persis tentang kalung itu ya sifat yang memang ya sesuai dengan keadaan kalung itu Dua orang tersebut, ya, atau misalnya tiga orang menyebutkan sifat yang sama. Dan mereka semuanya tidak punya bukti bahawa mereka lah yang mempunyainya. Maka di sini disyariatkan untuk dikur'ah atau diundi. Siapakah namanya yang keluar dalam undian tersebut? Dialah yang berhak dengan kalung emas itu. Ya, karena kalung emas ini sekarang tidak diketahui siapa yang berhak dengannya ya dengan pasti kemudian kalung ini tidak mungkin dibagi karena kalung kalau dibagi ya tidak bisa dipakai lagi sehingga di sini disyariatkan untuk dilakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak dengan kalung tersebut contoh yang kedua yang yang berhubungan dengan hak. Ya kalau tadi berhubungan dengan harta. Kalau ini berhubungan dengan hak. ya Seperti misalnya apabila ada dua orang ya, atau tiga orang yang semuanya pantas untuk menjadi imam. Semuanya pantas untuk menjadi imam dan semuanya menginginkan untuk menjadi imam. Dan tidak mungkin dalam satu sholat ada dua imam. Tidak mungkin dalam satu solat imamnya dua, ya. Maka di sini, ya apabila sifat-sifat mereka, ya, sebanding, ya, sama. Misalnya hafal Quran mereka semuanya ternyata hafal Al-Quran, Bacaannya bagus, semuanya bacaannya bagus, nadanya enak, semuanya nadanya enak, pengetahuan tentang agamanya juga bagus, pengetahuan tentang sunnah, masya Allah. Semuanya orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Akidahnya lurus Manhajnya baik Tidak bisa ditentukan dari sisi itu Maka kita tentukan dengan cara undian Namanya ditulis misalnya dalam sebuah kertas ya, Kemudian dikocok ya, Nanti diambil salah satu kertas siapa namanya yang muncul ya misalnya ya itulah orang yang berhak untuk dijadikan sebagai sebagai imam Para pemirsa dan para pendengar yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Bagaimana cara undian ini? <coughs> cara undian ini tidak ditentukan oleh syariat. Cara undian tidak ditentukan oleh syariat sehingga ya bagaimanapun caranya maka diperbolehkan. Bagaimanapun caranya maka diperbolehkan. Ya, asalkan bisa menentukan ya siapa yang berhak mendapatkan harta atau sesuatu yang diperebutkan dengan cara yang yang adil ya. Dengan ya dengan cara yang tidak berat sebelah. Makanya kalau kita melihat ya bagaimana undian-undian yang dilakukan di dalam nas ya yang disebutkan di dalam nas itu beda-beda ya nanti akan kita ketahui bagaimana cara mengundi ya sebagian cara mengundi yang disebutkan di dalam di dalam nas kalau misalnya ya cara undiannya siapa yang keluar namanya maka dia tidak berhak seperti ini juga dibolehkan ya misalnya ada tiga orang Siapa ini yang berhak untuk mendapatkan harta ini karena semuanya ya ternyata e, mempunyai kriteria untuk mendapatkan hak tersebut seperti yang terjadi pada barang temuan tadi. Kemudian cara undiannya misalnya tiga orang ya, cara undiannya nanti nama yang terakhir kali masih ada di dalam kotak dialah yang berhak mendapatkannya. Seperti ini tidak ada masalah. Ya, diundi kemudian keluar nama nama orang pertama keluar, oh berarti orang pertama ini tidak berhak dengan harta itu diambil lagi nama yang kedua ya keluarlah nama berarti yang keluar ini tidak berhak mendapatkan barang tersebut ya kemudian yang ketiga yang masih itulah yang mendapatkan barang tersebut cara seperti ini juga tidak ada tidak ada masalah baik kaidah ini yang Yaitu disyariatkannya mengundi apabila orang yang berhak dengan sesuatu tidak diketahui dan sesuatu tersebut tidak mungkin dibagi. Ya, kaidah ini didasari oleh banyak dalil. Di antara dalil yang mendasari kaidah ini adalah kisah Nabi Yunus ketika beliau melarikan diri dari kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan kapal yang ditumpangi oleh beliau bersama orang banyak ya dihantam oleh badai, ya terjadilah badai yang besar ya yang mengganggu keseimbangan kapal itu. Maka pemimpin kapal itu ya mereka berinisiatif untuk mengeluarkan salah satu dari penumpang kapal itu. Karena dia e, mengetahui bahwa ada di antara penumpang kapal itu yang sedang e, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dibuatlah inisiatif untuk mengundi. Siapakah yang keluar namanya dalam undian tersebut, maka dialah yang akan dilemparkan dari kapal tersebut. Dialah yang akan dikeluarkan dari kapal tersebut sehingga badai yang besar tersebut tidak mengganggu kapal itu lagi. Maka diadakanlah ya undian tersebut. Keluarlah Nabi, nama Nabi Yunus alaihi salam. Ya, ketika keluar nama Nabi Yunus alaihi salam, maka dilemparkanlah Nabi Yunus alaihi salam ke laut dan ketika itu ada ya ikan yang sangat besar yang akhirnya memakan beliau. Ya. Dan kapalnya akhirnya kembali tenang, ya. Badai tersebut pun akhirnya reda. <tuh> Kemudian di perut eh, ikan yang sangat besar tersebut Nabi Yunus berzikir dan berdoa ya dalam eh Al-Qur'an disebutkan di antara zikir beliau La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, Beliau ulang-ulang zikir tersebut Beliau ulang-ulang doa tersebut Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari parut tersebut Dan akhirnya beliau kembali kepada, kepada kaumnya <tuh> Inti dari kisah ini yang ingin kita ambil adalah Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kaumnya Nabi Yunus dan Nabi Yunus untuk melakukan undian untuk melakukan ya e, e, cara menentukan siapa yang e, harus dikeluarkan dari kapal dengan cara undian. Ini menunjukkan ya bahwa hal ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau tidak dibolehkan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengingkari di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari sama sekali. Ya, Allah menceritakan hal tersebut. Itu menunjukkan bahawa Allah maha mengetahuinya. Dan Allah membiarkannya. Tidak mengingkari sedikitpun. Ini menunjukkan bahawa hal ini dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibolehkan untuk umat yang terdahulu, maka pada asalnya dibolehkan untuk umat setelahnya ya kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut sudah tidak dibolehkan lagi ya baik yang berikutnya adalah kisahnya ya Nabi Zakaria ketika berebut dalam hal menjaga dan eh, merawat Maryam ya Ketika itu ada beberapa orang yang mereka berebut untuk merawat dan menjaga Maryam alaihissalam. Siapakah yang berhak untuk merawat dan menjaga Maryam alaihissalam? Ternyata banyak orang yang berebut. Maka diambillah inisiatif untuk diundi ayo kita lakukan undian dan disebutkan di dalam ayat ya di surat Ali Imran bagaimana mereka melakukan undian dan undiannya unik inilah yang saya singgung tadi bahwa undian itu ya caranya bisa bermacam-macam ya tidak disebutkan ya batasan bagaimana cara mengundi sehingga itu menunjukkan bahwa undian dengan cara apapun dibolehkan Baik, bagaimana cara mereka disebutkan di surat al Imran ayat 44? Id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqfulu Maryam. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapakah di antara mereka yang berhak memelihara Maryam. Berhak memelihara, menjaga Maryam. Jadi ketika itu mereka mengatakan ayo siapa yang bisa ya penanya bisa berhenti tidak dihanyutkan oleh air tidak dibawa oleh air maka itulah yang berhak untuk menjaga dan memelihara Maryam mereka pun akhirnya melemparkan pena-penanya ya dilemparkan ya kebiasaan pena hanyut Hanyut oleh arus, dibawa oleh arus, dan ada penanya Nabi Zakaria yang ketika dilempar ya tetap berada di tempat yang mereka inginkan. Maka Nabi Zakaria di sini yang berhak untuk eh, menjaga dan merawat Maryam. Tapi <tuh> ini juga Ya, sisi pendalilannya sama dengan yang tadi. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan sesuatu yang dilakukan oleh umat terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala berarti tahu akan hal tersebut dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari hal tersebut sama sekali. Allah hanya menceritakannya saja dan tidak mengingkarinya. Itu menunjukkan bahawa hal tersebut dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuatu yang dibolehkan di umat terdahulu pada asalnya dibolehkan juga di umat yang setelahnya kecuali ada dalil yang menunjukkan bahawa sesuatu tersebut tidak dibolehkan lagi di umat yang setelahnya. <tuh> Taib inilah eh, salah satu jenis dalil yang dikatakan oleh para ulama usul fikih dengan istilah mereka syar'u ya syar'u mengqablana syariat umat-umat yang sebelum kita syariat umat-umat yang sebelum kita syariat umat-umat yang sebelum kita ini, kalau kita lihat ya terbagi menjadi Tiga keadaan Keadaan yang pertama adalah Apabila syariat tersebut Ada persetujuannya Di dalam syariat kita Maksudnya dibenarkan Oleh syariat kita secara tegas Maka keadaan seperti ini Menjadikan syar'umang qablana Juga boleh dilakukan Di dalam syariat kita Karena sudah ada dalil yang tegas yang menjelaskan bahwa itu juga boleh dilakukan di syariat kita Keadaan yang kedua adalah keadaan sebaliknya Apabila di syariat kita datang dalil yang tegas bahawa hal tersebut tidak dibolehkan lagi Maka syariat umat-umat yang sebelum kita apabila keadaannya demikian tidak bisa dijadikan dalil lagi Hanya bisa dijadikan sebagai cerita saja, kisah dan hal tersebut pernah dibolehkan di syariat sebelum kita, ya seperti menikahi saudara kandung sendiri, eh menikahi saudari kandung sendiri. ini pernah dibolehkan, kapan di syariatnya Nabi Adam, ya jadi menikah mereka ya saling menikah ya antara saudara dengan saudari kandung, seperti misalnya tapi di syariat kita seperti ini tidak dibolehkan lagi ya. disebutkan di dalam surat An-Nisa ya dalam ayat yang panjang kemudian contohnya lagi misalnya syariat sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk penghormatan misalnya sujud kepada orang untuk memberikan penghormatan, ini ada di syariatnya Nabi Yusuf di syariatnya Nabi Yusuf seperti ini dibolehkan makanya diceritakan tentang eh Saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersujud kepada Nabi Yusuf, tapi di Syariat kita ada ada larangannya. Ya, di Syariat kita ada larangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyabdakan, apabila aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada. Suaminya. Ini menunjukkan bahwa di Syariat kita tidak boleh lagi ada sujud kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Ada sujud untuk manusia misalnya, walaupun tujuannya untuk menghormati manusia tersebut tetap saja tidak diperbolehkan. Apabila Syariat umat-umat sebelum kita telah diganti atau telah diingkari oleh Syariat kita. Tidak diperbolehkan atau dilarang di dalam syariat kita maka syariat umat umat terdahulu tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil pembolehan di syariat kita. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga apabila Allah subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menceritakan syariat umat terdahulu saja dan tidak ada pengingkaran dalam syariat kita maka yang ketiga ini ya, diperselisihkan oleh para ulama usul fikih, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa syariat tersebut bisa dilakukan di syariat kita syariat tersebut masih boleh dilakukan di syariat kita alasan terkuat adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidaklah menjelaskan itu kecuali Karena hal tersebut dibolehkan. Kecuali agar kita bisa mendapatkan pelajaran. Kecuali agar kita juga bisa melakukannya. Karena hal tersebut diridai oleh Allah Subhanahu SWT. Baik. Ayat-ayat yang sebelumnya tadi. Masuk ke bagian yang mana? Kisahnya misalnya Nabi Yunus. Dan kisahnya Nabi Zakaria masuk ke yang keadaan yang mana kita katakan ini masuk ke keadaan yang pertama. Ini masuk ke dalam keadaan yang pertama yaitu apabila ada syariat dari umat-umat sebelum kita ya dan dibenarkan di dalam syariat kita. Ada dalil tegas yang menjelaskan bahwa syariat itu pun boleh dilakukan di syariat kita. Ya, sehingga syariat-syariat itu bisa kita lakukan. Mana dalil bahawa syariat itu dibenarkan di dalam syariat kita dengan dalil yang tegas? Dalilnya adalah hadisah Insya Allahu Anha bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ingin safar maka beliau mengundi. Ya, beliau melakukan undian dan undian tersebut untuk menentukan siapakah di antara istri-istri beliau yang berhak ikut beliau dalam safar itu. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika arada safaran aqra' baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila beliau ingin melakukan safar Yaitu perjalanan jauh Maka Rasulullah SAW Mengundi Istri-istri beliau Siapakah namanya yang keluar Maka dialah Yang berhak untuk Menemani beliau di safar itu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Taib ini menunjukkan, ya, bahwa di Syariat kita ada dalil tegas yang menunjukkan bahawa melakukan undian pun tidak ada masalah. Ya, jadi ada Syariat terdahulu yang menjelaskan masalah ini di Syariat kita ada juga dalil tegas yang menjelaskan masalah ini bahawa itu dibolehkan. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa di Syariat kita undian masih disyariatkan, masih dibolehkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Imran ibn Husain. Beliau mengatakan anna rajulan a'taqa sittata mamluki lahu 'inda mautih. Lam yakun lahu malun ghairuhum. Lam yakun lahu malun ghairuhum. Ya. Jadi ada seseorang yang sebelum matinya, ya, dekat dengan kematiannya, beliau malah memerdekakan enam budaknya. Padahal, ya, beliau ini yang hampir mati, ya, tidak memiliki harta kecuali enam budaknya itu saja. Fadahah bim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fajazzahum athlatha. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang enam budak itu. Kemudian beliau membagi mereka menjadi tiga. Thum aqrabainhum, fa'atqasnaini wa arqa arba'a. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundi mereka maka setelah Rasulullah SAW mengundi mereka beliau memerdekakan dua dari mereka dan tetap menjadikan yang empat sebagai budak ini karena ya tidak boleh seseorang ya di Eh, akhir hayatnya ketika akan mati ya dia sudah takut mati ya sebentar lagi dia merasa mati kemudian eh, mengeluarkan semua hartanya dari kepemilikannya walaupun niatnya baik ya kenapa karena hal ini akan mendatangkan mundarat kepada ahli warisnya makanya di dalam Islam juga tidak boleh ada wasiat lebih dari sepertiga. Wasiat itu, batas akhirnya sepertiga. Makanya, ya, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum datang waktu itu, ya, maka perbanyaklah untuk beramal. Perbanyaklah untuk bersedekah. Kalau sudah dekat dengan kematian kita, kita tidak punya hak terhadap harta kita, kecuali hanya sepertiga saja. Kalau kita ingin berwasiat, kalau lebih dari sepertiga, maka ahli waris berhak untuk membatalkan yang lebih dari sepertiga ahli waris hanya wajib untuk menjalankan yang sampai batas sepertiga saja. tapi orang ini juga demikian ketika dia memerdekakan semua budaknya budaknya yang berjumlah enam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keputusan sebenarnya yang berhak untuk dimerdekakan hanya dua saja karena itulah sepertiga. Lalu siapakah yang berhak untuk menjadi merdeka? Di sini tidak diketahui secara pasti, dan semuanya punya bagian hak itu, ya. Semuanya bisa mendapatkan eh, hak dimerdekakan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, mengundinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundinya karena tidak diketahui siapakah eh, secara tertentu orang yang berhak untuk dimerdekakan. Dan tidak mungkin kemerdekaan dibagi-bagi. Ya, tidak mungkin kemerdekaan dibagi-bagi. <tuh> Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya e, mengundi mereka dan e, dua orang dari mereka akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hasil undian tersebut. Baik. Yang berikutnya Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwa undian itu dibolehkan, disyariatkan di dalam syariat kita. Dalil ini diriwayatkan ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nas" ma fi nidai wa s-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu saandainya orang-orang tahu keutamaan-keutamaan yang ada pada ibadah azan dan keutamaan-keutamaan yang ada pada salat di saf pertama salat berjamaah di saf pertama kemudian mereka tidak mendapatkan dua hal itu, kecuali dengan mengundi, maka mereka akan melakukan undian itu. Ya, kalau misalnya, orang-orang itu tahu bahwa ibadah adhan, ini pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat tinggi, maka tentunya orang-orang akan berebut untuk menjadi muadzin. Ketika mereka berebut, maka ya mereka akan bersepakat untuk melakukan undian untuk menentukan siapakah yang berhak untuk menjadi muadzin. Kalau misalnya mereka ya bisa melakukan undian mereka akan lakukan undian itu karena mereka tahu ya orang yang azan itu berhak dengan keutamaan yang sangat sangat tinggi. Begitu pula dengan sholat di shaf pertama dalam e, ibadah sholat berjamaah soft pertama ini berbeda dengan soft yang kedua ya dari sisi keutamaannya di soft pertama keutamaannya sangat sangat tinggi kalau misalnya orang-orang tahu ya bagaimana kedudukan soft pertama ya bagaimana tingginya kemuliaan soft pertama dan mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi ya maka mereka akan melakukan undian itu karena mereka berebut ya dan perebutan tersebut ya akan menimbulkan pertikaian apabila dibiarkan ya tanpa solusi solusinya adalah mengetahui siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati saf tersebut dengan cara undian taib ini menunjukkan ya bahwa undian dibolehkan di dalam syariat kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ya undian di sini sama sekali. Rasulullah menyebutkan mereka akan melakukannya. Kemudian setelah itu tidak mengingkari sama sekali. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut dibolehkan. Karena la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika penjelasan tersebut dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengakhirkan penjelasan tentang sesuatu apabila sesuatu tersebut dibutuhkan oleh umatnya. Di sini, ya. Kalau misalnya undian dilarang di dalam umat ini atau di dalam syariat ini, harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya ketika itu karena beliau ya menyebutkan tentang undian karena kalau tidak dijelaskan ketika itu maka umatnya akan memahami bahwa undian dibolehkan dan ternyata beliau tidak menjelaskan tentang haramnya undian itu menunjukkan bahwa undian dibolehkan di dalam syariat islam hadith ini diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim <tuh> jamaah sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat terahimani warahimakumullahi di sini, ya di dalam kaedah ini, disebutkan dua syarat. Dikatakan, undian dibolehkan. Syaratnya apa? Apabila tidak diketahui siapa yang berhak dengan sesuatu tersebut. Ini syarat yang pertama, tidak diketahui. Syarat yang kedua, وَتَعَذَرَتِ الْقِسْمَةِ Apabila tidak boleh Atau tidak bisa Atau tidak mungkin dibagi Ya Dua syarat ini Ya harus terpenuhi Kalau tidak di, tidak terpenuhi Ya maka tidak boleh di Tidak boleh diundi <tuh> Baik Seperti misalnya Apabila Ada sayembara Apabila ada sayembara Siapa yang Bisa membaca Surat Ar-Rahman Tanpa salah sedikit pun Tanpa keraguan sedikit pun Maka dia akan mendapatkan Hadiah satu juta Yang datang Lima orang Dan semuanya Bisa membaca surat Ar-Rahman Tanpa salah Tanpa ragu sedikit pun. Maka di sini semuanya berhak dengan 1 juta yang dijanjikan. Di sini tidak boleh ada undian. Kenapa? Karena saya membayarnya seperti tadi. Karena saya membayarnya seperti tadi, berarti semua yang datang dengan sifat itu, maka dia berhak untuk mendapatkan 1 juta. Di sini tidak boleh dikurah atau diundi. Kenapa? Karena mereka sudah jelas berhak untuk mendapatkan satu juta. Hanya saja para ulama di sini berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat apakah setiap orang berhak satu juta ataukah semuanya berhak dengan satu juta. Maka ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini beliau mengatakan yang lebih dekat adalah Pendapat yang mengatakan bahwa semuanya berhak mendapatkan dari satu juta itu, sehingga satu juta itu dibagi, ya satu juta itu dibagi menjadi lima, ya dan setiap orang mendapatkan dua ratus ribu. Kata para ulama, ya apabila yang seperti ini diundi maka jadinya judi. Ketika yang seperti ini diundi maka jadinya judi. Ya, Seakan-akan, ya setiap orang berhak mendapatkan 200 ribu Kemudian mereka mengumpulkan 200 ribunya ini Kemudian diundi Kemudian yang keluar undian tersebut diberikan kepada salah satu orang Dan inilah hakikat judi Inilah apa? Hakikat judi Maka seperti ini tidak diperbolehkan Bagaimana solusinya, Ustaz? Apabila kita mengadakan lomba Ya kemudian kita katakan yang menang nanti mendapatkan sekian sekian. Padahal ya hadiahnya, padahal hadiahnya ya seperti itu ya hanya terbatas. Ya tidak mungkin kita ya, memberikan hadiah kepada uh, orang banyak dengan nominal yang sama. Ya satu juta nanti dapat hadiahnya satu juta. Kemudian kita kasih satu juta semuanya. Atau misalnya hadiahnya motor Tidak mungkin motor dibagi Kadang-kadang ada Ya perlombaan yang seperti ini Ya perlombaan Yang hanya mengatakan Siapa yang bisa seperti ini Maka dia akan mendapatkan Sekian Ya ternyata yang datang banyak Ya Seperti ini ya Sebaiknya Diubah cara kita untuk memberikan uh, hadiah itu, ya misalnya dengan mengatakan, siapa yang bisa membaca surat ar-Rahman ya, tanpa salah dan tanpa ragu sama sekali maka dia berhak untuk masuk dalam undian dia berhak untuk masuk dalam undian kemudian nanti ketika diundi maka yang eh uh, keluar namanya dialah yang berhak mendapatkan hadiahnya. Di sini sayembaranya menjadi ya orang yang datang dengan sifat-sifat tersebut dia berhak untuk masuk undian. Ketika dia sudah masuk undian maka dia sudah mendapatkan haknya. Dia sudah masuk ke dalam undian. Ya kemudian setelah itu siapa yang keluar dalam undian tersebut ya silahkan untuk mengambil hadiahnya. <tuh> Seperti ini insyaallah tidak tidak menjadi masalah wallahu taala alam. Baik. Contoh-contoh kaidah yang kita bahas ini. Ini ya, tadi sudah disebutkan beberapa contohnya. Namun di sana masih banyak contoh-contoh yang yang lain. Seperti misalnya yang pertama disebutkan di sini, apabila ada seorang wanita yang mempunyai beberapa wali ya misalnya ayahnya meninggal misalnya ayahnya meninggal dan dia punya banyak saudara laki-laki dia mempunyai banyak saudara laki-laki ayahnya meninggal, kakeknya meninggal dia punya banyak saudara laki-laki siapakah yang berhak untuk menjadi wali wanita ini apabila mereka berebut apabila mereka berebut menjadi wali siapakah yang berhak dengan eh, kewalian atau perwalian terhadap wanita ini siapakah yang berhak menjadi walinya maka di sini kita bisa tentukan dengan Qur'an di sini kita bisa tentukan dengan Qur'an karena tidak diketahui siapakah orang yang berhak dengan perwaliannya secara tegas ya kemudian perwalian juga tidak mungkin dibagi tidak mungkin dalam perwalian ada dua wali yang semua semuanya menjadi wali ya tidak mungkin maka bisa ditentukan dengan undian contoh yang kedua ya di sini contohnya Apabila ada seorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan beberapa istri yang salah satunya dicerai dengan perceraian yang eh, eh, yang terakhir, ya perceraian yang bain, perceraian yang tidak mungkin ada rujuk lagi seperti cerai ketiga, ya tidak mungkin ada rujuk lagi dan dia menceraikan salah satu dari ya beberapa istrinya. Tapi tidak diketahui siapakah siapanya, ya. Tidak diketahui siapakah salah satu dari istri tersebut yang dicerai istrinya misalnya empat ya. Dia mencerai salah satunya dengan cerai bain. Cerai yang tidak mungkin rujuk lagi. Dan ini ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya wanita yang dicerai tersebut tidak bisa mendapatkan harta waris karena sudah bukan istrinya lagi. Maka di sini ya apabila tidak diketahui siapanya di sini disyariatkan untuk diundi, disyariatkan untuk diqur'ah, ya boleh ada qur'ah di sini sehingga nanti ya misalnya yang keluar namanya dialah yang sebenarnya di dicerai dan dialah yang tidak berhak dengan harta warisnya Ada contoh lagi di sebagian kitab apabila ada orang ya apabila ada orang menceraikan salah satu dari istrinya secara khusus dengan cerai bain tapi ternyata dia lupa. Dia bukan bukan dari kasus meninggal. Dia lupa siapa ya yang saya ceraiin dengan cerai bain ini. Dan jelas kalau sudah cerai bain tidak mungkin dirujuk lagi. Sehingga dia tidak mungkin menggauli semua perempuannya, semua uh, istrinya apabila masih dalam keadaan demikian, karena setiap isteri tersebut punya kemungkinan dialah yang dicerai dengan cerai Bain yang tidak mungkin rujuk lagi. Maka di sini juga dibolehkan adanya kuraa atau undian. Silakan diundi, ya. Kalau misalnya ee, ada yang keluar namanya dialah yang dicerai berarti, ya. Taib. Contohnya lagi. Misalnya, ada orang memberikan eh, donasi Atau memberikan sesuatu Kemudian diserahkan kepada orang lain Dia diwakilkan penyalurannya Donatur ini mengatakan, ini saya punya motor Kasihkan kepada orang-orang yang kriterianya demikian Misalnya dia fakir dia penuntut ilmu. Kemudian dia butuh motor itu untuk e, berdakwah di pedalaman. Tiga kriteria ini ternyata banyak di lapangan. Ya, wakil yang menyalurkan motor tersebut ternyata mendapatkan banyak orang dengan tiga kriteria ini. Ya, bagaimana dia Bisa menyalurkan kepada yang yang sebenarnya paling berhak. Bisa dengan cara undian. Dia panggil semuanya. Dia eh, masukkan namanya eh, ke dalam undian. Kemudian diundi. Yang keluar namanya itu yang paling berhak dengan barang tersebut. ya Baik, contoh berikutnya adalah... Siapakah orang yang berhak untuk didahulukan dalam penguburan? Ya misalnya dalam suatu ketika ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang meninggal, dan ternyata mereka iya punya hak untuk didahulukan semuanya. Siapakah yang lebih dahulu untuk dikuburkan? Maka di sini ya juga boleh di kurah dahulu, diundi saja. Agar tidak terjadi pertikaian Atau permusuhan Contohnya lagi misalnya Apabila ada Satu tempat Yang tempat tersebut Tempat yang istimewa Untuk kuburan Misalnya tempat tersebut agak tinggi Sehingga aman dari banjir Sedangkan hanya eh, kuburan tersebut Atau tempat itu Hanya cukup untuk dikuburkan satu orang Sedangkan yang lain tempatnya agak ke bawah Ketika ada air Dia akan terkena air Siapakah yang berhak dengan tempat tersebut Apabila maitnya banyak Semuanya berhak Untuk mendapatkannya Karena itu kuburan umum misalnya Maka di disini eh, Dibolehkan adanya undian Kalau misalnya Semuanya punya Keberhakan yang sama, ya. Dia punya, mereka punya hak yang sama untuk dikuburkan di sana. Maka silakan untuk diundi eh, siapa yang muncul namanya dialah yang berhak untuk dimakamkan di sana. Taib. Contohnya lagi, misalnya apabila ada orang yang berbarengan ketika mendapatkan sesuatu yang mubah. Berbarengan mendapatkan sesuatu yang mubah Contohnya ya, misalnya Ada dua orang Yang mencari belut Misalnya Ada dua orang yang mencari belut Di sebuah sungai ya Dan belut adalah sesuatu yang mubah Maksudnya, belum ada pemiliknya ya Siapakah yang Pertama kali Mendapatkannya, maka Dialah yang berhak untuk memilikinya Qadarullah wa masya'afa'al Belutnya besar, panjang Ya ini hanya cerita saja yang mungkin Kemungkinan di lapangannya juga kecil Tapi kalau misalnya terjadi yang seperti itu Ya bisa dikiaskan dalam masalah yang lain Belutnya panjang Yang satunya megang ekornya Yang satunya megang kepalanya Dalam waktu yang sama Siapakah yang lebih berat dengan belut ini Ya tidak ada yang lebih berat dengan belut ini Di antara keduanya secara pasti Maka di sini Boleh dikurah ayo kita kur'ah, siapa yang e, berhak dengan belut ini kalau ada yang mengatakan ustadz kan boleh dibagi ustadz. boleh dipotong jadi dua bagian ya bisa jadi dua-duanya menginginkan belut tersebut masih hidup ya kalau misalnya dua-duanya menginginkan belut itu masih hidup dan dia memilikinya dia ingin taruh di kolamnya biar untuk pameran ini belutnya besar sekali ya kalau misalnya keadaannya demikian maka di kur'ah diundi bisa. Ya. Baik, contohnya lagi. Misalnya apabila ada orang ia ya, punya budak ya ini di zaman lalu ya. Ketika masih ada budak. Ketika dia punya budak banyak dan dia memerdekakan salah satunya, ya. Kemudian dia lupa siapa yang dia merdekakan. Budaknya juga lupa. Siapa yang dimerdekakan di antara mereka? Atau budaknya tidak tahu majikannya atau tuannya memerdekakan budak dengan sembunyi-sembunyi, tapi kaudarullahum maashaafula akhirnya lupa dia memerdekakan salah satu dari budaknya yang banyak maka di sini bisa diurah atau diundi. Taib, inilah diantara ya, contoh-contoh ya tentang masalah-masalah eh, yang di dalamnya bisa dilakukan undian ya. Dan contoh-contoh yang lain masih sangat banyak namun waktu sudah eh, eh, habis ya. Insyaallah contoh-contoh yang saya sebutkan tadi sudah mewakili ya, masalah -masalah yang masalah-masalah eh, yang dicakup oleh kaidah kita tushra'ul qur'ah idza ta'dza idza juhila almustahiq wa ta'adzratil al qismah ya bahwa qur'ah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 dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin, amin. Ya Rabbil al Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Jazakallahu khairan wa barakallahu wa fikum. Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan penjelasan dari buku Al-Qa'idul Fikhiyah keada-keada praktis memahami fikih Islami. Nama kota selama azamullah. Silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di lantai fon 0218236543 atau anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543 untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantai fon 0218236543. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa Dila, di mana? Dari Umabdillah di Sulawesi Iya, silakan silahkan Umabdillah ya. ya pertanyaan saya ingin Ustaz ya. Apabila ada tanaman di pinggir jalan Kayak hmm. buah-buahan begitu Ustaz ya. Itu sebuah terong Itu milik umum atau bagaimana Ustaz Maksudnya di luar parit dari perbatasan itu di jalanan Kemudian yang, yang terdua Ustaz Ustaz bagaimana hukumnya bawa di kebun orang apakah, maksudnya pernah saya dengar bahwa boleh dimakan tapi tidak boleh dibawa pulang, nah yang memakan ini apakah semua orang berhak makan Ustaz, Baik, situ? ibu untuk uh, buah terongnya yang tumbuh di pinggir jalan itu ditanam oleh seseorang ataukah tumbuh sendiri atau bagaimana? ditanam, ditanam Ustaz berarti ada orang yang menanam? iya, baik Baik ya. ibu, itu saja ibu pertanyaannya. Iya, yang kedua juga tadi, Ustaz mm -mm. satu lah yang yang apa itu yang buah-buahan di kebun orang pernah saya dengar bahwa boleh dimakan, nah, Yang penting tidak dibawa pulang, Nah Pertanyaan saya, ya. apakah semua orang ini boleh memakannya atau khusus untuk beberapa orang saja? Baik, Ayo. baik ibu. Assalamualaikum, wr. Wb. Waalaikumsalam, wr. Wb. Waalaikumsalam, wr. Wb. Waalaikumsalam, wr. Wb. Waalaikumsalam, wr. Wb. Tiba-tiba tentang eh, eh, buah-buahan yang ada di pinggir jalan ya di jalanan umum itu eh, menjadi milik umum ya. Apabila ada orang yang menanam eh, pohon di jalan umum ya, dia tidak berhak dengan jalan itu, ya, maka <coughs> maksudnya dia tidak punya kepemilikan secara individu terhadap jalan itu karena jalan itu jalan umum ya e, tanahnya juga tanah milik umum maka pepohonan yang ada di situ ya apabila e, datang buahnya maka itu juga milik umum ya itu juga milik umum tapi apabila seseorang ia ya, menjauhi hal tersebut maka lebih baik Ya ini membilawarak ya eh, untuk kehati-hatian atau untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang eh, tidak jelas. Ya maka ini lebih baik. Tapi kalau misalnya ada orang ingin mengambil buahnya, maka tidak ada, tidak ada masalah karena itu milik milik umum. <tuh> Bagaimana dengan buah-buahan yang ditanam oleh pemerintah? dan pemerintah melindungi buah-buahan tersebut. Ya, tidak boleh misalnya. Maka ya di sini menjadi lebih kuat untuk tidak kita makan ya karena hal tersebut sudah dilarang oleh oleh pemerintah. Ini pertanyaan yang yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang buah-buahan yang ada di kebun orang. Buah-buahan yang ada di kebun orang. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dari sisi Apakah boleh dimakan secara mutlak Ataukah tidak Pendapat yang e, Lebih Pertengahan adalah pendapat yang mengatakan Apabila kebun tersebut Tidak dipagari Apabila kebun tersebut Tidak dipagari Tidak ada penjaganya ya Maka Dibolehkan bagi siapapun orangnya yang melewati kebun itu untuk mengambil buahnya. Karena tidak dipagari dan tidak ada penjaganya. Itu menunjukkan bahwa siapapun boleh melewati kebun itu. Maka dia dia punya hak untuk memakan buah di kebun itu. Dia punya hak untuk memakan kebun di buah. Eh, makan buah di kebun itu Dengan syarat tidak dibawa Sudah makan di situ Sampai habis ya Kemudian setelah itu dia berjalan Tidak ada masalah Tidak boleh dia membawa Taib eh, Apabila Kebun tersebut Ada pagarnya Maka tidak boleh bagi seorang pun Untuk nekat masuk Ke kebun itu Ya di sini diperselisikan oleh para ulama. Ada yang sebagian ulama tetap membolehkan, ya, tapi e, lebih kuat pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena adanya pagar menunjukkan bahwa pemilik kebun itu tidak membolehkan siapapun untuk mengambil e, hartanya. Adanya pagar itu menunjukkan bahwa pemilik kebun itu telah melindungi haknya makanya tidak boleh bagi siapapun untuk masuk ke pagar itu kemudian mengambil buahnya kemudian makan di dalamnya ya tetap tidak boleh walaupun dia hanya makan di dalamnya saja karena sudah dipagari begitu pula ketika ada penjaganya tidak ada pagarnya tapi tidak ada eh, tapi ada penjaganya tidak ada pagarnya tapi ada penjaganya kenapa karena penjaga tersebut itu tanda ya alamat bahwa pemilik kebun tidak menginginkan ada orang yang mengambil apapun dari kebunnya makanya ada penjaganya ya sama dengan pagar tadi dan ketika ada penjaga itu menunjukkan bahwa pemilik kebun tersebut sudah berusaha untuk melindungi hak miliknya bagaimana ketika seseorang masuk ke kebun yang demikian yang ada penjaganya tadi walaupun tidak ada pagarnya maka di dalam sebuah hadis disebutkan ya bahwa dia harus meminta izin dahulu dia harus meminta izin untuk makan buahnya ya ini ini menunjukkan bahwa eh, penjaga itu ada manfaatnya penjaga kebun ada pengaruhnya Terhadap hukum, boleh tidaknya makan buah yang ada di kebun itu. Karena Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk meminta izin dulu kepada penjaga kebun itu. Atau misalnya pemiliknya menjaganya. Intinya dia ada di kebun itu. Kalau misalnya tidak diizinkan, e, ya maka jelas tidak boleh untuk dimakan. Kalau mengizinkan, Alhamdulillah boleh untuk dimakan karena tidaklah Rasulullah SAW memerintahkan orang yang datang ke kebun tersebut untuk meminta izin kecuali karena izin tersebut ada pengaruh hukumnya, ya pengaruh hukumnya adalah pada boleh tidaknya dia memakan buah dari kebun tersebut, ya demikian yang bisa anda jelaskan dalam kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar tapi eh, karena waktu ya yang memisahkan kita maka eh, sampai di sini perjumpaan kita eh, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh